Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sainal Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Radhiallahu ankum Wa la yastakbilu aynal kiblati Wa la yastadbiruha Wa yahrumani fi huril mu'aji Wa haythu la satira Falawistaqbala bi satrihi Wa hawwala farjahu anha <tongan> Thumma bala lam yadurra Bi khilafi aksih Wa yastaku Wa la yapsuku fi bawlihi Wa ayyakula inda dukulihi Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'ith Wal khurujih mufranak Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani Wa ba'dal istinja Allahumma tahhir qalbi minal nifaq Wa hassin farji minal fawahish Wa lal baghobi Law syaka ba'dal istinja Hal ghoza ladakarahu Lab talzamhu i'adaduh Thalithu ha Satru rojulin walau sobiyan Wa amatin walau mukatabatan Wa umma waladin Mabayna surah warubba Lahumma Walau khalian Fidul madin Likhabar sahih La yakbalu allahu Salatah ha'idin Ay balikin Illa bi khimar Wa yajibu satru juz'in minhumma Liyata haqqaqa bih satrul awrah Wasatru huratin Walau sahiratan Khairawajhin Wa kafain Tahrihima wa badnihima Ila al-qu'ain Bima la yasifu launan Ay launal basyarat Fi majlisi جاء بطهو بذلك احمد بن موسى ابن عجل ويكفي ما يوحى به بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم التعليم والاستفاده والنفع انفسنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستقبل عين القبلتي ولا يستقبل عين القبلتي ولا يستدبرها ini termasuk daripada Masih dalam pembahasan adab ul-istinjak Adab qadha il-hajah Tata cara untuk qadha il-hajah Itu diantaranya La yastagbilu aynal qiblah Tidak menghadap ainal kiblah, Wa la yastagbiruha Dan tidak membelakangi kiblat, Wa yahrumani dan dua, dua duanya haram maksudnya istiqbal kiblat dan istidbar menghadap kiblat haram dan membelakangi kiblat haram fi ghairil muad di selain muad di selain tempat yang khusus di persiapkan untuk ghadhil hajah selain tempat yang disediakan untuk ghadhil hajah wa hay sulasatir sekiranya tidak ada penutupnya. Ini termasuk di sini layastag biluainul qiblah itu maksudnya disunahkan untuk tidak menghadap qiblat dan tidak disunahkan untuk tidak membelakangi qiblat. Hukumnya sunnah tidak membelakangi qiblat atau tidak menghadap qiblat ketika istinja. Cuman hukumnya istiqbal kiblat sendiri itu gimana? Menghadap kiblat sendiri itu hukumnya gimana ketika istinja? Ketika istinja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, di situ dibagi tiga Tafsilnya itu ada tiga bagian. Kadang-kadang ada orang istinja atau ghallal haji itu di sahra, di lapangan, atau di tempat yang tidak ada atapnya, tempat yang lapang. Kadang di tempat bunian, di tempat bangunan seperti yang ada di dalam sini, ada atapnya, ada temboknya. Yang ketiga, di tempat yang khusus memang disediakan untuk kotel hajah, itu WC. Gimana nih hukumnya menghadap kiblat di antara tiga tempat ini? Kalau memang disohrok. Kalau menghadap kiblat ketika istinja, ketika ghallul hajah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di lapangan atau di tempat yang luas itu hukumnya haram kalau memang tidak ada penutupnya. Kalau memang tidak ada penutupnya, yang mana penutupnya harus sesuai syarat. Nanti syaratnya disebutkan. Kalau di bunian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu juga diharamkan kalau antara dia dengan satir tidak memenuhi syarat. Syarat yang ada kalau seandainya ada orang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di sahra lapangan hukumnya haram kecuali ada satir. Satir yang dimaksud situ Harus memenuhi syarat Yaitu apa Antara dia dengan satir Tidak lebih daripada tiga virok Antara dia dengan satir Tidak lebih daripada tiga virok Kemudian tinggi daripada Itu satir penutup Yang dijadikan penghalang Itu ukurannya tidak kurang Daripada selusai virok Dua per tiga virok. Jadi syaratnya antara dia dengan satir tidak lebih daripada tiga dirok Kemudian tinggi daripada itu satir tidak kurang daripada sulusai dirok Dua per dirok Oh ada satirnya Cuman tidak memenuhi syarat Sama seperti tidak adanya tetap hukumnya haram Satirnya antara dia dengan satir jauh Antara dia dengan penghalangnya Penutupnya dia itu jauh Padahal ini di disohrok Lebih daripada tiga tirok Hukumnya gimana? Tetap haram hukumnya Atau enggak Satir dan dia jaraknya Kurang daripada tiga tirok Cuman terlalu pendek Kurang daripada dua per tiga dirok. Sama hukumnya juga haram Hukumnya juga haram Dianggap tidak ada itu penutup Kalau sesuai syarat Ketika Golo'il haja Gencing atau berak Di sahra Ada penutupnya Dan penutupnya itu sesuai syarat Yaitu antara dia dan Satir tadi penutup tadi Tidak lebih daripada tiga tirok Kemudian tingginya tidak kurang daripada sulu saidir 2/3 zira berarti hukumnya tidak diharamkan dan juga tidak makro akan tetapi khilaful aula Di lapangan dia ngambil sesuatu untuk jadi penghalangnya dia antara dia dengan penghalang tidak lebih daripada 3 zira kemudian tingginya tidak kurang daripada sulu saidir 2/3 zira menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hukumnya gimana tidak haram tidak makruh cuman khilaful aula lebih utama untuk tidak menghadap kiblat lebih utama untuk tidak membelakangi kiblat ada yang mengatakan wakilah yukrah ada yang mengatakan makruh cuman tidak haram kenapa sudah ada satirnya dan satirnya memenuhi syarat kalau di bangunan, kalau dikatakan di bangunan berarti ada temboknya. Kalau di bangunan ada temboknya berarti kalau memenuhi syarat antara dia dengan tembok tadi, dia istinja al-ghotoilhaja menghadap kiblat atau belakang kiblat di depan tembok. Kalau memenuhi syarat antara dia dengan tembok tidak lebih daripada pada tiga dirok. Kemudian tembok yang pasti tinggi tidak kurang daripada sulu saidira 2/3 tirok berarti sama hukumnya dengan sahrah yaitu apa tidak haram menghadap kiblat tidak makruh akan tetapi khilaful aula itu kalau sahrah dan bunian kalau di tempat yang memang disediakan untuk qadha al seperti WC kamar mandi yang ada itu untuk untuk qadha kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat gimana hukumnya? Kalau muad tempat yang disediakan untuk qoyul hajah, hukumnya tidak diharamkan menghadap kiblat, tidak dimakruhkan menghadap kiblat, bahkan bukan khilaful aula akan tetapi khilaful afdhol. Khilaful afdhol, apa bedanya khilaful aula dengan khilaful afdhol? Sebetulnya sama dalam artian, ada yang mengatakan itu perbedaan lafzi Cara lafadz tak bedanya Arimata kan tidak ada bedanya Kalau khilaful aula dengan khilaful afdol ada bedanya Kalau khilaful awdol masih di atasnya Lebih afdol kamu meninggalkannya Kalau tadi lebih utama Bodoai sebetulnya nah, Cuma di situ hukumnya Kalau memang di tempat yang di, uh, disediakan Untuk gawdol ilhajah Seperti kamar mandi Yang kita ada ini untuk gawdol ilhajah Untuk menyelesaikan hajat WC itu kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hukumnya tidak diharamkan, tidak makruh, bukan khilaful aula akan tetapi khilaful afdhol. Itu khilaful afdhol kalau in amkana anil qibla. Jika memungkinkan bagi dia untuk memalingkan dirinya dari arah kiblat. Bisa dia tidak menghadap kiblat itu bisa. Dengan miring tidak menghadap kiblat itu bisa. Baru dikatakan khilaful, khilaful afdal ketika menghadap Qiblat Kalau tidak mungkin, ya sudah, tidak apa-apa, mubah Kalau memang tidak dimungkinkan, kenapa? WC-nya persis kecil, kemudian tidak bisa miring Dah harus menghadap yang sudah seperti yang ada disediakan tadi itu Berarti dia tidak mungkin untuk tidak menghadap Qiblat Sedangkan itu tempatnya di WC, sudah mubah, tidak apa-apa Bukan khilaful afdal lagi untuk tidak menghadap Kiblat. Main. Jadi tafsirnya ada tiga ya Kalau sahra dan bunyan Kalau sahra hukumnya haram Tidak ada satirnya Menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, Ketika gawal ilhajah Tidak ada satirnya hukumnya haram Kalau ada satirnya Kalau ada satirnya Tidak memenuhi syarat Sama hukumnya juga haram Kalau memenuhi syarat Apa syaratnya? Antara dia dengan satir penutupnya tidak lebih daripada tiga dirok dan kurang tingginya tidak kurang daripada dua pertiga dirok, tidak kurang daripada dua pertiga dirok. Maka hukumnya kalau ada satir yang memenuhi syarat hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh, cuman khilaful aula. Ada yang mengatakan makruh itu kalau di sholat. Kalau di bunian, kalau memang bunian itu tembok yang dijadikan satir itu tidak lebih daripada tiga dirok dan tingginya tidak kurang daripada zulu saydirah 2/3 dirah berarti hukumnya juga sama bukan haram bukan makruh Tapi khilaful aula kalau di tempat yang disediakan untuk ghallail hajan seperti kamar mandi WC itu hukumnya khilaful afdol itu pun kalau memungkinkan untuk tidak menghadap kiblat kalau tidak mungkin tidak menghadap kiblat berarti eh. hukumnya apa hukumnya di situ khilaf apa mubah boleh Karena tidak mungkin ya. Hanya. Terus ukuran katanya Sulusai dirok itu apa harus persis Kan tadi penutupnya ya Kalau kita jadikan ini Penutup apa ini Dampar ini ya Kita jadikan dampar ini penutup Seandainya ini ukurannya 2 per 3 dirok Kalau seandainya orangnya tinggi Besar Kurang kalau sulusai dirok masih tidak tertutup Apa harus lebih Harus lebih Sulusai dirok itu bukan ukuran pasti Tergantung orangnya Kalau seandainya kurang daripada 2 per 3 dirok Kenapa? Sudah cukup Seandainya kurang dari 2 per 3 dirok sudah cukup Kenapa? Orangnya pendek, kecil Cukup, kurang dari 2 per 3 dirok Juga dikatakan cukup Berarti itu bukan ukuran, bukan ukuran Pasti nah, ya. Mahai sulat, seandainya Harus tambah, ya harus tambah Dari 2 per 3 dirok Kalau seandainya cukup Sudah merasa tertutup, walaupun Kurang daripada 2 per 3 dirok Berarti itu juga cukup Kemudian di situ ada khilaf Antara Ibn Hajar dan Imam Romli Dalam urusan satirnya Dikatakan satir tadi itu Tingginya Tidak kurang daripada 2 per 3 dirok Kemudian antara dia dan satir Tidak lebih daripada 3 dirok Kan gitu Loh, Satir yang dianggap itu apakah harus lebar Lebar yang bisa menutupi Orang tadi itu yang goto'il haja Atau walaupun seperti kayu ditancapkan itu cukup. Seperti sholat Kalau kita salat kan seandainya tidak bisa tidak ada apa ini tembo atau tiang kan di situ apa? Ghurzul asha kan gitu. Disunahkan apa? Untuk ghurzul asha ditancapkan apa ini kayu atau tombak supaya dijadikan satir seandainya orang mau lewat haram nanti lewat di situ kan. Uh, itu apakah kan cukup walaupun tidak lebar di situ apakah di sisa di sini sama uh, ada perbedaan pendapat antara ibn Hajar dan Imam Romli kata ibn Imam Romli harus lebar sesuai dengan orang yang kau elhaja menutupi badannya dia lebarnya kalau Imam Romli tidak uh, kalau ibn Hajar tidak kalau ibn Hajar yang penting ada sahtirnya walaupun kecil walaupun tipis yang penting sesuai syarat tadi tidak kurang daripada 2/3 dirak tingginya. Kemudian antara dia dengan satir tadi tidak lebih daripada 3 dirak cukup. Nanti walaupun ada kayu toh. Loh kelihatan di situ pokok syaratnya satir seperti itu. Memangnya? Nah, Amr tadi itu tafsir. Kalau di sini enggak dijelaskan semuanya yang di Baitul Muin. Loh, apa ada larangan sih menghadap kiblat ada? Nabi mengatakan Idah atai tu mulqa itu, id. idah id. Jika kamu mendatangi alqa itu, alqa itu di sini al maksud yang dimaksud apa? Almakanul dari tuqulah fi hilhaja tempat yang digunakan uh, untuk menyelesaikan hajat. Kata Nabi, idah atai tu mulqa itu, walatas Jangan kamu menghadap kiblat dan juga jangan kamu membelakangi kiblat tiwalin wala gaitin dengan kencing ataupun ya dengan berak jangan menghadap kiblat walakin syariku au garibu akan tapi menghadaplah ke barat dan menghadaplah ke timur ini kalau dari Arab kalau kita menghadap barat kiblat ya nah cuman ini maksudnya jangan sampai menghadap kiblat gitu walakin syariku au garibu nanti perintah dari nabi dan. Ada di situ wala yastagbilu ainal kiblah wala yastagbilu kiblati wala istadbiruha dan tidak disunahkan untuk tidak menghadap ainal kiblah kalau ainal kiblah kalau dekat ya kalau jauh ya berarti bintan kalau dekat yakin oh kelihatan ka'bahnya berarti dengan yakin tidak menghadap kiblat dengan yakin kalau saunya jauh ya bintan ya. seperti kita sekarang menghadap kiblat salatnya Wala'atagbiluain lagi belakwala'atadbiruha, wayahrumani dan dua-duanya haram menghadap kiblat dan belakang kiblat fi qairil muat. Diselain tempat yang disediakan untuk golbal hajah, wahai sulah satir sekiranya, sekiranya tidak ada satir, haram dua-duanya menghadap kiblat dan belakang kiblat fi qairil muat. Adapun di muat tadi apa muat? Tempat yang disediakan untuk golbal hajah. Kalau di tempat yang disediakan untuk golbal hajah, hukumnya gimana tadi? bukan haram bukan makruh bukan khilaful aula akan tetapi khilaful afdhal wahai sula satir haram dua-duanya sekiranya tidak ada penutupnya kalau ada penutupnya hukumnya apa enggak haram kalau itu penutup memenuhi syarat syaratnya tadi apa antara dia dengan satir tidak melebihi 3 dirak kemudian tingginya tidak kurang daripada sulusai dirak 2/3 dirak kain sekarang ada bermasalah gini. Seandainya ada orang menghadap kiblat, menghadap kiblat itu ukurannya gimana sih? Dikatakan menghadap kiblat itu apakah seperti sholat dengan dadanya, dengan dada wajah dan semuanya ini? Kan kalau kiblat kita sholat kan ukuran menghadap kiblat kan dada. Kalaupun kepala noleh tidak batal kan dadanya. Kalau kita ekorul haji ini menyelesaikan haji, yang dianggap menghadap kiblat itu apanya? apakah dadanya atau uh, tempat keluarnya gholul hajah tempat istinja ini falau istagbalaha bi seandainya dia menghadap kiblat bi dengan dadanya ketika istinja ketika gholul hajah menghadap kiblat dengan dadanya cuman wa hawwa anha dan dia Memindah atau memiringkan daripada kemaluannya anha anlikiblat dari arah kiblat ya, dipengkokkan ke selain arah kiblat sumbala kemudian dia kencing. Ya, apa ini hukumnya apakah haram lam yaluro tidak berbahaya? Maksudnya apa? Tidak diharamkan. Berarti ukuran dikatakan menghadap kiblat atau tidaknya itu yaitu tempat keluarnya kotoran yaitu tempat istinjaqnya dia Jadi kalau sahnya dibengkokkan kemaluannya kemudian dia tetap menghadap qiblat cuman kemaluannya tidak menghadap qiblat kencing kemudian ya tidak apa-apa tidak haram hukumnya lamia dura bi khilafil aqs bi khilafil aksihi berbeda kalau kebalikannya dia tidak menghadap qiblat cuman kemaluannya yang dihadapkan qiblat Kemudian dia kencing. Hukumnya gimana? Haram. Hukumnya haram. Fi khilaf aksihi berbeda kalau kebalikannya. Jadi yang kalau dijelaskan haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Bi ainil farjil khariz min hulbol awel qaid. Yang diharamkan itu apa? yaitu menghadap kiblat dan membelakangi kiblat bi ainil dengan kemaluannya al kharid yang keluar minhu dari itu kemaluan kencing dan berak kemudian termasuk adab Daripada para ghalla'il hajah wala yastaku disunnahkan untuk tidak bersiwak tidak memakai siwak ketika Golo'il hajah Disunahkan untuk tidak memakai Siwak ketika Golo'il hajah Kenapa? Ya karena perintah ya Kemudian itu juga menyebabkan yuris, Yurisunnisyan Membuat Penyakit lupa Kalau kamu bersiwak ketika Golo'il hajah itu akan menyebabkan Kamu kena penyakit lupa Siknom pekun ya. Kalau seandainya selalu siwakan ketika gobel haji. Siwakan pakai siwak itu memang sunnah Cuma ya ada tempatnya Bukan segala tempat Bukan segala tempat Kadang-kadang ada orang pakai siwak itu kemana-mana bawa siwak Cuman Bukan untuk niatnya untuk sunnah Dibuat kayak rokok gitu ya Bawa kemana-mana kecil Siwaknya kecil Sak cendik dibagi lurus ya Ya, jadi kawa. Pernah Al Habib Salim al-Asyah ketika ziarah ke sini. Uh, apa ini? Dia ada ada beberapa anak atau beberapa orang minta siwaknya itu apa ini? Dibagi di dipakai Habib Salim untuk berkah. Siwak baru dibagi Habib Salim supaya berkah, kemudian diminta lagi gitu. Kasihkan Al Habib Salim. Dilihat siwaknya kecil. Iya. Cendeki mungkin bagi tiga siannya, kecil sekali. Kemudian dilihat sahur salam, habis barokah, suruh makai, diterok cilik itu dibuang dibuangnya soalnya. Ente mau tak sunnah, sesuatu sunnah Singitan ini sembunyi, kecil kecil, puing. Mau apa kalah, dibuangnya. Cilik ente ya, ya. ya. kalau siwaknya kecil, rokoknya besar ya. Nah, karena itu. Uh, apa ini? Si, uh, memakai siwa itu ada tempatnya, ada tempatnya, bukan segala tempat. Ya, seperti ini. Ketika gololah ya hajal sumna siwakan, akhirnya dari wong pekon ciknom. Ya, kenapa? Menyebabkan penyakit. Lupa. Kamana saale hivisat loba teh. Kemudian walayab zuga fibaulihi dan disunahkan untuk tidak meludah fibaulihi di dalam kencingnya ketika dia kencing disunahkan untuk tidak meludah kenapa kok disunahkan untuk tidak meludah karena dikatakan apa dikhawatirkan darinya penyakit kena penyakit kalau dia meludah ketika Allah ilhajah dikhawatirkan kena penyakit bahkan kemarin dikatakan apa dan juga naqala 'anil hakim at-tirmidhi kalau imam hakim at-tirmidhi dia mengatakan annahu ketika orang ghalil hajah meludah annahu yatawalladu minhul waswas wa sufratil akan terlahir dari dirinya penyakit waswas -was. kalau ketika ghalil hajah dia meludah akan kena penyakit waswas -was, wasufratil Asnan dan gigi yang kuning Akhirnya giginya selalu kuning, walaupun disikati tetap kuning. Eh, kenapa? Ketika gololhaja dia meludah Itu dinagel daripada Kurdi kitab Kurdi. Kemudian wayagula indah duhulihi dan disunahkan untuk berkata ketika duhulihi ayaroda duhulahu ketika ingin masuk kamar mandi atau WC. Allahumma kalau memang itu tempatnya ada WC. Kalau di lapangan, kalau dia ada satirnya, ya yang dia jadikan untuk tempat galoel ketika dia ingin masuk disunahkan juga untuk membaca doa ini. Disunahkan untuk membaca doa apa ketika ingin masuk tempat galoel hajah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah Ada yang menambah apa? Bismillah ya Bismillah Allahumma Inni a'udhu bika Ya Allah Sungguhnya aku berlindung bika denganmu Minal khubusi Daripada setan-setan laki jamak khubis Khubus jamak khubis Aku berlindung denganmu dari setan-setan laki Wal khaba'ith dan setan-setan perempuan, jamak khabisah, khabais, jamak khabisah, itu setan perempuan. Ya Allah, aku berlindung denganMu apa dari setan-setan lagi dan setan-setan perempuan. Karena memang tempatnya setan itu punya tempat-tempat khusus, iaitu tempat-tempat yang kotor, seperti WC itu tempat kotor, LHC itu tempatnya setan. Karena itu berlindung daripada setan lagi dan setan perempuan. Supaya Pak, supaya tercegah daripada kejelekan setan. Kemudian ada sebetulnya tambahan doa itu disebutkan di kitab lain atau di syarahnya juga ada di haasianya. Wal wa ayyuqula inda khuruji dan berkata baca doa ketika keluar daripada kamar mandi. Ghufraanaka, baca doa ini, ghufraanaka. Ada disebutkan disinakan tiga kali, ghufranaka ghufranaka ghufranaka. Alhamdulillahillazi aghhaba anni al-adha Ketika keluar dari kamar mandi, sinakan baca doa ini yaitu apa Allahu ghufranaka ay astaghfiruka ay ighfir li ghufranak. Atlubu Aku meminta ampunanmu ya Allah. Aku minta ampunanMu. Kenapa aku minta ampun setelah golol haja? Karena mungkin dia merasa kurang syukur nikmat. Karena itu kan nikmat sebetulnya. Ente makan kemudian diolah tanpa ada daripada perlawak pekerjaan dari dirinya. Makan langsung diangunya masuk perut, sudah bukan urusan dia perutnya yang mengolah. Itu kan nikmat mengolah sampai yang kotor. Akhirnya keluar Yang gangguan tadi itu keluar dengan sendirinya Takut kurang mensyukuri ni'mat Gufranaki Allah aku minta ampun kepadamu Aku minta ampun kepadamu Aku minta ampun kepadamu Karena dia merasa kurang syukur nikmat. Kemudian Gufranaka gufranaka gufranaka Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alladhi yang Adhaba anni telah menghilangkan dariku Al-adha Gangguan bukankah itu yang keluar semuanya ada gangguan? Seandainya nak keluar gimana? Sakit. Sakit itu gangguan itu. Subhanallah keluar dengan sendirinya. Tahu-tahu ngoles masuk kamar mandi keluar tanpa harus inti usaha ya, dengan berat tanpa harus mecet tombol ya, langsung keluar dengan sendirinya, subhanallah. Nah, itu gangguan. Kita bersyukur ya Allah. Segala puji bagimu yang telah mengeluarkan gangguan itu. Wa afani. Selain mengeluarkannya dan menyehatkanku katanya, ya, Kalau keluar kok Bukan sehat namanya penyakit Murus itu bawang, bawang air besar Keluar eh, Cuman tidak sehat Selain kamu bersyukur dikeluarkan itu penyakit Cuman kamu bersyukur juga Telah menyehatkannya Allah Subhanahu SWT Wa'abani dan telah menyehatkan aku Araimana ndai alhamdulillah alladhi adagani ladzatuhu wa afga fihi wa dafa'ani adamu Itu doa ketika keluar daripada kamar mandi. Kemudian wa ba'dal istinja setelah istinja. Setelah dia istinja, setelah dia istinja, doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaki wa hassin farji minal fawahisy. Ya Allah sucikan hatiku Minan nifaki Daripada penyakit nifak Penyakit nifak Baik fil iktigot atau fil amal Kalau penyakit nifak Kan dibagi dua Ada nifak fil iktigot Ada nifak fil amal Kalau nifak fil iktigot Munafik dalam iktigot berarti Ini kafir ini Keyakinannya dia Tidak menyembah Allah Tidak mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah Cuma dia Yuthirul Islam ini nifak fil etiqad. Kalau nifak fil amal di hadapan orang dia solat khusyuk. Cuma hatinya kepingin dipuji sama manusia. Ayat itu nifak fil amal. Allahumma tahhir kalbi, Allah sucikan hatiku minan nifak Ibarat penyakit nifak semuanya. Wahasin farji dan jagalah kemaluanku minal fawahish daripada perbuatan-perbuatan kotor atau perbuatan keji. Ghalib Bagawi berkata Imam Bagawi, lausakka seandainya dia ragu Ba'dal istinja setelah istinja dia ragu. Hal kosaladakarahu, apakah dia sudah membasuh dakarnya atau belum? Setelah dia istinja, keluar dari kamar mandi dia ragu, sudah tak basuh apa tidak ya dakarnya? Kemaluan saya sudah saya basuh atau tidak? atau cuma saya membasuh yang bagian belakang, toh ragu dia. Apakah wajib membasuhnya lagi? Lam tal i ada tuh tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Podambe kalau dia ragu dalam sholat, apakah anak tadi ruku atau tidak ya? Ketika rokaat pertama cuma sudah salam, ya, sudah selesai, selesai dah. Sholatnya sudah selesai berarti tabayan ala saya sudah menjadi jelas bahwa Sah salatnya ini sama juga. Ketika dia setelah golol hajah dia ragu lu sudah tak basuh apa tidak dakarnya ya dia sudah keluar kamar mandi. Apakah disenakan? Apakah wajib mengulanginya? Tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulanginya lagi. Itu adalah adab-adab golol hajah. Sebetulnya masih ada yang lainnya daripada Tata cara untuk goto ilhaja Itu disebutkan beberapa kitab Di antaranya apa? Istibrok Disunahkan untuk istibrok minalbol. Membebaskan dirinya daripada kencing Dan juga berak Bukan kencing kok ya. Kencing dan berak Disunahkan istibrok Sunnah itu kalau dia Tidak yakin bahwa tersisa Di tempat Saluran daripada kencingnya Kalau dia yakin biasanya kalau dia habis kencing pasti tersisa. Tidak akan keluar kecuali dengan istibrak. Ya berarti hukumnya istibrak wajib. Kalau enggak berarti hukumnya istibrak itu sunnah Karena kalau tidak diyakini biasanya setelah kencing ya sudah selesai. Apa wajib istibrak ya enggak? Enggak wajib hukumnya sunnah Apa itu istibrak? Istibrak itu meyakinkan dirinya bahwa tidak ada sisa kencing atau berak di dalam salurannya Loh caranya gimana? Caranya yakhtalif bihtilafi syaks Berbeda dengan perbedaan orang Cuma yang diajarkan di situ di kitab biasanya An-Nathar atau ada yang mengatakan An-Nathar Itu dengan cara memerut ya, di, Kalau memerut itu dari e, Apa ini Dari maaf duburnya Kemudian e, ke dakarnya Dengan dua jari tok Sababa dan Ibham Kemudian dengan tangan kirinya di perut sedikit, jangan terlalu keras kalau terlalu keras membuat penyakit beser pelan ketika sampai di ujung, sambil dihen <tuh> nah itu akan keluar kalau memang ada sisanya, cuma kadang-kadang orang lain gak seperti itu caranya ada yang caranya dengan cara loncat loncat-loncat, dari loncat. mari selesai, di kamar mandi loncat-loncat ya, ya. ada yang dengan cara katanya apa, dagul art dengan cara apa ehm, gedruk, apa ini bumi, tangannya, dok-dok-dok ada yang dengan cara melangkah beberapa langkah jadi setelah keluar apa, setelah istinja, kalau dari kamar mandi jalan beberapa langkah akan keluar sisanya ya berarti caranya seperti itu caranya seperti itu ada yang setelah beberapa jam ya kadang setelah setengah jam biasanya keluar dia mau masuk di kamar mandi toh. Ya, ya terserah Cuman cuma ya, jangan. jangan di kamar mandi terus setengah jam lebih baik Ya apa ini sediakan sarung yang khusus untuk keluar dari kamar mandi walaupun mutanajis ya kan tidak ada talamuh di situ kan dia keluar nanti setelah setengah jam kan keluar sisanya masuk kamar mandi lagi dibasuh selesai lah nah, kalau memang seperti itu lalu istibroh itu hukumnya kadang sunnah kadang wajib dan juga katanya Nabi pernah melewati dua kuburan yang di situ katanya kuburan itu diadab dua-duanya. Diadab kedua-duanya karena kurangnya perhatian daripada gencing eh, itu. Karena kurang perhatian diadab dikuburannya karena kurang perhatiannya dengan gencingnya Setelah kencing dia tidak perhatian padahal keluar lagi Akhirnya sholatnya tidak sah Kenapa? Karena pakainya najis Semuanya tidak diterima oleh Allah SWT Dan juga ada daripada adab-adab yang lainnya di antaranya memakai sandal, di antaranya disunahkan untuk masuk WC tidak membuka kepalanya dengan penutup kepala, kemudian layabas tidak banyak bergerak, kemudian tidak melihat daripada yang keluar, kecuali kalau masalah, ya kecuali kalau masalah, ya kalau masalah seperti apa melihat e, apa ini batu ya apa batu? melihat ru'yatil hajar fil istinja hal galaa ya seperti kalau seannya istinja dengan hajar dia ya. kan enggak bisa kelihatan ya ya enggak bisa menempatkan tempatnya kecuali harus melihat dulu nah, kalau kelihatan enggak apa-apa kalau lima selaha kemudian disunahkan juga ketika mau ghada'il hajah tidak langsung membuka auratnya begitu saja masih jauh tempatnya sudah dibuka nah ketika sudah dekat dibuka syai'an fasyan diajari malu sama Islamnya Ketika sudah mendekat Di tempat e, gotok ilhajanya dibuka sedikit-sedikit Ketika selesai juga sama Ditutup Sebelum dia berdiri tegak, ditutup sedikit-sedikit Tidak berdiri tegak, kecuali sudah tertutup Semua auratnya Kecuali kalau karena udur oh, Takut nyiprat atau takut Kena najis, khawatir dia Ya tidak apa-apa Dan juga ada yang lainnya daripada Gotok ilhajanya, diantaranya Yang tidak disebut sini apa Disunakan untuk tidak goto'il haja Goto'il haja fi juhrin Di lobang Mungkin sudah itu ya tidak ada Di sini. Di lobang ya, Kalau ada kamu goto'il haja Selain tempat yang disediakan goto'il haja Kalau tempat besi itu pasti lobang kan Ya tidak apa-apa memang disediakan Kalau di tempat lain ketika di luar nah, Disunakan untuk tidak Di lobang, kenapa? Takut itu ada hewannya Kalau situ hewannya kecil Kamu mendolimi dia Hari Ini kebanjiran ya kalau seandainya eh, apa tempat eh, binatang buas, akhirnya inti yang bahaya ya, dicaprok Dan ada yang lainnya ada dari para abad, adab bapak ilhajah Ada pertanyaan? pada di vast Terus diancarnya apa? Disinahkan istinja dengan tangan kiri ya? Jangan tangan kanan. Tangan kiri, malak makruh dengan tangan kanan. Bahkan ada yang mengatakan haram dengan tangan kanan. Wajila yahrumu, linahi karena ada larangan dari Rasulullah. Kalau butuh dua tangan, seperti istinja bilhajar kan butuh dua tangan berarti kan? Satu megang kemaluannya, satu megang batu. Tidak apa-apa. Cuma e apa ini? menjadikan tangan kanannya itu yang dipegang di tangan kanan batunya, tangan kirinya kemaluannya, sumayuh Kemudian menggerakkan apa daharnya yang digerakkan, apa kemaluannya yang digerakkan, bukan batunya. itu berak di sungai apakah harus niat dulu? Niat. Nah, niat. Mau masuk kamar mandinya kan kalau masuk kamar mandi kan harus niat. Kalau ke sungai kan ada yang ada tutupnya, ada yang enggak. Niat masuk kamar mandi enggak ada ya? Hah? Doa, oh doa. Ya, kalau niat ada, kalau doa pokok tempat ya kalau memang di situ enggak ada dia. Enggak ada apa? Enggak ada tempatnya seperti kamar mandi yang ada, dia masuk sungai atau di lapangan seperti yang ana katakan tadi. Kapanpun tempat yang dia ingin jadikan itu tempat golil hajah ketika ingin memasukinya, memasukkinya disunahkan doa. Enggak tahu di sungai atau di lapangan atau di hutan seandainya. Tempat manapun yang dia ingin jadikan itu tempat golil hajah ketika ingin masukinya disunahkan baca doa. Satu dirak itu kalau kurang senti berapa? Ya, satu dirak berapa senti? Satu dirak 3,4,5. 64,5. 4,8. 4,8. Masih 60. Ya, itu ya. nah, katanya ada khilaf itu, Yang tertulis biasanya di takdir 4,5. Iya ada yang mengatakan 48 cm ada yang mengatakan hilaf sampai 6, 6 cm eh 60 cm <laughs> 60 cm 45 bukan cm 45 sampai 60 cm itu diroknya muktadil ya, ukuran dirok muktadil bukan diroknya perorangan ya, Ada yang ada yang kecil ada yang panjang Pun mau pakai kopiah itu gimana waktu haji? Hah? Hukum memakai kopiah waktu haji? Kopi. Kopiah ya? sunnah nabi. Disunnahkan menutup kepalanya. Tadi tuh maksudnya. Misalnya memakai kaji kan, pakandangnya bagaimana Memakai kan seperti, kopiah kaji, kopiah putih. Kopiah putih kopi kopi pokok penutup kepala. Wa Allah yadkhulal khalaq maksyufar ra's disunahkan untuk tidak masuk WC dalam keadaan terbuka kepalanya menutup walau walaupun dengan tisu seandainya walau bi uh, torafisa ub kalau digitar dia walaupun dengan ujung bajunya tidak ada kopi akhirnya ujung bajunya ditaruh ini cukup kopi putih mau warna yang lainnya boleh lorek boleh ya Nah baru dijemba, tola. Tadi dijelaskan mau kado ilhaja, pakainya hendaknya dibuka sedikit demi sedikit. Kalau sudah di dalam Ding misalnya apa harus seperti itu apa cukup kalau sudah di dalam geding kentelkan kemudian berjalan menuju tempat nonton Alhamd. Juga tadi sinakan untuk membuka bajunya syai an fasya'an sedikit demi sedikit ya. Apakah kalau sudah masuk kamar mandi berarti dia boleh buka langsung walaupun di kamar mandi? Karena kita menyendiri itu tidak boleh ya. Walaupun kita dalam keadaan sendiri Tidak boleh membuka aurat Tidak boleh membuka Sao Kemaluannya Jadi walaupun di dalam kamar mandi ya, Diajari tetap malu Harus ya, kita sunnah, ya, sunnah hukumnya Untuk tidak membuka sedikit Kecuali sedikit-sedikit Ligari -sedikit. Udrin tidak boleh Hatta diri sendiri auratnya Ligari Udrin tidak boleh Kalau Udrin Kalau kayak ni mudah dan juga kalau orang seling apa membuka abad maaf telanjang seandainya telanjang di, walaupun ruangan sendiri itu mudah bagi dia untuk kena tasalut alaiil jin kerasukan jin kalau telanjang. Iya, kalau sunatan ini tidak dilaksanakan, misalnya apa mendatangkan hukum makruh apa apa. Kebanyakan dari tadi itu kebanyakan dari para adab kalau elhaja kalau tidak dilakukan khilaful aula, ada yang makruh. Khilaful aula ada yang makruh, seperti tadi istinjaq beliasar kalau enggak makruh. Ada yang khilaf al juga Ada yang khilaf al juga Sudah Saya menambah tentang istibdalul diblah qadil hajah di dalam air apakah air itu sudah termasuk satir? Umpamanya qadil hajah dalam sungai atau di dalam laut itu menghadapi blab apakah termasuk air itu termasuk sudah termasuk satir? Yang kedua, apabila tempat qadil hajah sudah disiapkan untuk qadil hajah tapi batas atau satirnya itu jauhnya 3 meter atau lebih dari 3 liro atau jendelnya itu panjang, panjangnya itu ke arah kiblat, jadi satirnya di jauh. apa itu ibaratnya menghadap kiblat itu termasuk tetap haram atau tidak? ya, berarti dia yang pertama kalau misalnya di dalam air dia golok elhajah, berarti dia di dalam air golok hajanya ya Allah alam, apakah termasuk satir? ya kalau satir ya memang menutup ya. Kalau seandainya keruh airnya kan bisa menutupi. Kalau bening ya ketok siannya. Apa albatul tadi Allah a'lam. Itu sutra yang untuk apa namanya? Untuk menutup aurat itu maksudnya. Kalau bening itu apa? kalau apa ma'ul qadir itu. Yamna'u idra'ul mana, al-lawnul, eh, al Jadi bukan untuk sutra sutra salat itu mau itu dipelajari lagi gitu. Ini ya. eh, eh, bisa dah. Terus yang kedua tadi eh uh, ya, kalau terlalu jauh kan tadi sudah dikatakan. Kan dibagi tiga tadi, ada bun, ada sahra, ada bunyan, ada muat. Kalau sahra dan muat itu harus ada satirnya kan itu. Eh, kemudian. Uh, eh apa sahra dan bunyan harus ada satir yang memenuhi syarat? Harus ada satir yang memenuhi syarat. Itu syaratnya antara satir dengan dia tidak lebih dari tiga dirak. Kemudian tingginya tidak kurang daripada selusai dirak. Ya, itu kalau satir. Kalau muat, ya. Kalau tidak sesuai dengan syarat, maka hukumnya apa? Haram, kan? Tadi shohor dan bunian hukumnya haram. Kalau memenuhi syarat, di shohor dan di bunian bukan disediakan untuk golol haji. Bangunan rumah kosong, masalah dia. Dia golol haji memenuhi syarat atau di sohro dikasih satir memenuhi syarat hukumnya menghadap kiblat gimana? Tadi dikatakan bukan haram, bukan makruh, tapi khilaful aula. Ada yang mengatakan makruh. Kalau di muat tempat yang memang disediakan untuk golol haji, seperti kamar mandi, tidak memenuhi syarat, ya, tidak ada satirnya, tidak harus ada atapnya. Yang penting itu tempat disediakan untuk golol hajad. Nah, itu di situ kalau asalnya menghadap kiblat walaupun atau tidak atau dia jauh Satirnya itu hukumnya gimana? Tetap hukumnya tidak haram, tidak makruh, bukan khilaful aula tapi khilaful afdhol. Pokok tempat muad dan mutlak Itu kalau tidak memungkinkan untuk apa untuk mailuh an kibla, untuk apa ini tidak menghadap kiblat. Kalau tidak mungkin dah harus menghadapi iblath. Kenapa? Tempatnya kecil tadi ya atau tempatnya panjang, cuma lurus cili sawat dok dan lain-lainnya. bisa dia nak menghadapi iblath. Tak bisa dia apa kecuali harus menghadapi iblath atau belakang iblath. Gimana hukumnya? Ya, sudah boleh berarti. Bukan khilaful afdal lagi boleh. Tak ada cara lain. Nah. Jadi yang disediakan maksudnya wc, ya. tempat yang disediakan untuk khotob haji. Nah itu kalau bangun WC itu sekiranya wisi, apa tempatnya itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ke arah apa ya? Ke arah utara atau selatan gitu. Terus itu kalau tadi kan jaraknya sulus zira ya, 2/3 zira kan tingginya. Itu kalau dia duduk, kalau berdiri seperti kemarin kan. Saudara bahasa yaitu apa? antara tertutup antara pusar dan lututnya. Eh, antara pusar dan godam ya kaki dan godamlah surah. Hah? Godam ialah surati. Ya, godam ialah surati. Ya. <tuh> <tuh> Bahala kodol kaki itu untuk semua umur. Misalnya anak kecil kan kita sering melihat itu. Hah? Kodil haja itu sifatnya apa umum Misalnya anak kecil kan kita Sering melihat, penting, sebarang tempat Padahal itu ibunya tahu Kalau ada kesunatan eh, Tentang Cara membuang itu. Ya kalau anak kecil ya diajari Mulai kecil ya, orang tuanya kan wajib Mengajari dia bukan urusan sholat kan? Urusan yang lainnya tentang Hukum-hukum syariat, baik itu najis Atau apa kan wajib diajari Orang tua wajib mengajarinya cuman kalau dia melakukannya tidak dosa anak kecil orang tuanya yang taksirnya orang tua, kesembronaan orang tua itu yang menyebabkan dia dosa Bung tua ini tidak belajar bisa untuk masalah satir yang menggunakan benda yang transparan walaupun Memperlihatkan tetap aurat, di sini memang terdapat khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli Ramai ikutkan bahwasanya kalau pendapat Ibn Hajar, tujuan shatir hanya menutup sebagai bentuk ka'zimul iblah Bukan shatrol aurah, makanya menurut Ibn Hajar cukup walaupun dilihat Walaupun dilihat yang menutup pada sawaten atau lubang kemaluannya dia itu sudah mencukupi Berbeza dan pendapatnya Imam Romli yang harus apa, e, ada persyaratan tutupnya lebar yang menutup kepada semua badan itu dalam pendapatnya e, Imam Romli tidak cukup hanya menutup kepada kemaluannya, tapi harus kepada semua badan. Jadi nah, pendapat ini munculkan bahwasanya apa? Mengikuti pendapatnya binazir walaupun dengan benda yang transparan itu cukup. Maksudnya katakan walau minlak wizujaj itu sudah mencukupi. Uh, karena dinyatakan wa ilam yaku law ardon di anal kosta tak lasater. Intinya adalah tak dimulkiplah, tapi bukan untuk menutup. Sedangkan menurut pendapat Imam Romdi tidak bisa dikatakan lasater awaslah lasater aurah maksudnya. Buang lagi, Anna. wa ilam yakun lahu ardun li qasda kosta tak dimulkiplah lasater lasater aurah. Cuma dalam masalah ini apa mengikuti pendapat salat tawassul Ahmad. Masalah pendatif, ada, ada masalah badal oh, okay. yeah. hajah. Yeah, Cuma berbeda dengan yang mengikuti pendapatnya Imam Ramli. Benar waqalah dalam fi uh, jarimal manhad la yaqulu ta'dhimuha illa ma yashulu bi'awratihi anha. Jadi kalau menurut Imam Ramli harus auratnya yang tertutup. Hmm. Itu kalau mengikuti pendapat ini harus auratnya yang tertutup yang berarti tidak hmm. cukup kalau dengan menggunakan sesuatu yang e, transparan, ya, jadi harus yang sekiranya bisa menutup aurat. Nah, kemudian untuk yang masalah istinjaq bagi Shofi, untuk masalah istiqbalul kiblah, tuntutannya bukan kepada Shofi tapi kepada wali atau kepada orang yang melihat termasuk, ya, termasuk kepada wali kenapa apa kewajiban ya tadi untuk mengajari di samping kepada tuntutannya wali untuk apa? mengajari dan juga jika ada wajib ingkar dan juga kepada yang lainnya karena ini termasuk mimbabi izalatil munkar. yang termasuk nahi al munkar, makanya nyatakan apa wajib seperti dinyatakan disini bala tasagul qiblata qodiyatu qolihim yajibu ala wali yisrabi al mumayis nahyuhu anil muharramat innau yajibu man uhu minal istiqbal wal istidbar haythu imtana'a 'alal mukallaf bal yam baqi wujubu dhalika 'ala ghayril wali ghayril wali aidan bi anna izalatal munkar indal kudroh wajibatun wa illam ya'sam al fa'il ditetapkan wajibnya termasuk mim bab izalatal munkar yang diar tadi maksudnya yang diar kalau kalau itu penuhnya. masuk uh, itu sutra itu ya takdim, Nah eh. eh, kalau dalam air, dalam air. Iya dan juga menurut Imam Romli syah terhajibul awrah di situ kan, walaupun dalam air, air. kan tidak kelihatan termasuk hajibul awrah ya. Kalau ber airnya banding, tidak. Kalau air ini bening Pokok air Ini tafsir dulu Iya Jadi eh, Ada Semuanya sebetulnya Mengarah kepada Ta'zim ya. Mau tidak mau mengarah kepada ta'zim. Cuma bentuk ta'zimnya itu gimana? kalau menurut Ibn Hajar, yang penting melaksanakan tidak langsung menghadap kepada Qiblat. Walaupun dengan yang transparan tadi itu sudah ada ta'zimnya. Tapi lebih ketat Imam Romli, kalau Imam Romli tidak cukup dengan begitu. Yang dimaksud di situ supaya aurat tidak menghadap atau tidak membelakangi Qiblat. Nah itu dengan transparan tidak bisa harus tertutup gitu. Aku kan lebih lebih hati Imam Rabi disini, ya. Buat hati-hati teman-teman Tadi ada ibarat di sini fa law istaqbalaha bisodri wa hawala farja'u anha samabala lam yadur Bihilafiy aksi. Yang saya tanyakan di sini, bihilafiy aksi. Berarti diambil kesimpulan jika Cuman karetnya saja menghadap, menghadap al qiblat tanpa dada, itu bagaimana hukumnya? Ya, itu, ya. Nah, boleh. Di sini kan bihilafiy aksi. Di situ aksinya uh, bisobri wa hawa farja bisa dreh wahau iya kalau menghadap kiblat dengan dada, tapi faradnya tidak menghadap kiblat kalau bisa. Iya. Paham ya? Faham ya? Eh, itu kan berarti tidak Enggak, enggak apa-apa. Karena intinya kan tidak boleh menghadapkan faradnya tadi itu ke kiblat atau istidbar kepada kiblat. Tapi sekarang misalnya dadanya menghadap ke utara, faradnya menghadap ke kiblat. Hukumnya apa? Ya, Enggak ada apa, ya boleh. Di situ di dalamnya juga dijelaskan Allah angkasalik bi alistaqdalah bi farji wa hawala sadrahu anna fa inna dhalik yadur. Nah ya. Ya dur. Wa yang saya maksud di situ ada dua. Eh, yang pertama istiqbal Istiqbal eh, bi farjihi wa hawala dia menghadapi kiblat. Dia farisnya menghadapi kiblat. Kemudian dadanya diperingkan. Dadanya tidak menghadapi kiblat. Cuma separuhnya yang menghadapi kiblat. Itu maksudnya. Aksu. Aksunya. Ia ya, itu aksu. Kan dari situ falau kan aksu kan di situ. Tak. Nah, sekarang sekarang lawanlah gimana? Lawannya. lawannya. Lawannya gimana? Cuba. Malau nah, akasadalika pihans. Tidak sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya. Falawistakbalah bisadrighi. Menghadap kiblat dengan dadanya. Wahwala farjahu anha dan memalingkan faratnya daripada qiblat. Berarti farat tidak menghadap qiblat kan? Semba bela. Semba bela. Kemudian dia kencing. Boleh apa enggak? Lam yadurah. Tak batlayam yadurah. Sekarang akasnya yang belum Lawannya gimana? Berhenti. Ia ya, berannya itu gimana? Uh, faratnya hmm. menghadap qiblat dan Gajanya, serta bukan serta bukan serta dan, oh, dia bukan? memalingkan badannya ke di luar kiblat tapi faraknya tetap menghadap ke arah kiblat berarti hukumnya apa Pak ya dzur kayak gitu